Pak Bapak Sebastian selamat siang Siang s i l a k a n Pak Sebastian Sampai kan Paling tidak sebetulnya itu separoh itu Harus disingkirkan Karena yang menteri-menteri Atas nama partai Itu adalah menteri-menteri Yang gak benar kerjanya y a d a h Umu Haiming Skandar Adi n Malarangeng Mono Arfa itu Menteri Pertanian Sebagian besar itu harus dibuang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 buang semua terima kasih t e r i p a ya silakan h pak komentarnya、ah, resapel kabinet itu sebetulnya gini pak sebetulnya itu g a k penting itu jadi negara ini sebetulnya、uh, udah k a c a u juga gitu kan jadi kalau resapel gitu sebetulnya semua rakyat harus menanggapi n gitulah apa mau di kerjaan mereka biarin aja gitu karena capek itu itu aja gitu negara g a k p e r n a h kerja gitu makasih terima, terima kasih pak David もしもしもしもしもしいしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしししししししししししししししししししししし トラスランジュニ i n b a モンドル、アレノティダーープロクレス。イディシュボルム SBA、キタリシャフル、セデイキナムンドルサジャ、クリマカティ。s l a m a s r e p a d a u s a a r i p a d a s l a m a s o r e p a SLAMASOREPADYA、SLAMASOREPADYA、s l a m a s o r e a d SLAMASOREPADYA、s l a m a s o r e p a d a s l a r e p a d s l a r a s s s a g u k i a s u k a k o r o r o i m a n t o m e r y a d a n o a d a d k a a kalau perlu dikasih standar seperti G30 SPKI u m a t s u k apapun itu gak bisa melamar k e r j a n gak g bisa bahkan sampai keluarganya dulu tuh G30 SPKI itu mestinya semacam itu Bu, terima kasih Pak r i a n t o selamat sore selamat sore、Sedangkan. ya, kalau menurut saya saya cuma yang kendara satu sih kayaknya Muhammad Eskandar karena dari beberapa kasus ya seperti ada kasus Uh, Ruhyati, ya dia cukup heboh. Kemudian ada Kemenaker Trans, itu kan di Kementerian dia, gitu.、Uh, memang yang yang cocok untuk dalam recover, saya rasa dia itu. Terima kasih Pak Rianto, Pak h e n d r y s e l a m a t sore. Ya mohon dikecilkan monitor radionya sedikit, Pak. Iya, Bu. Ya, silakan. Itu yang dari partai lain, ya, dicopot aja semuanya. Coba kita lihat satu partai ini, benarnya pilihannya. Kalau memang n g g a k benar, ya, mereka itu bisa dikoreksi lagi. Kalau dari partai lain, ya, mereka ngurusin partai dia, bukan ngurusin negara, Bu. Terima kasih. Terima kasih kembali, Mas.